Oke. Okay. Kita calming down dulu lagunya yang kalem-kalem. Tapi dia pengen nanti semuanya nyanyi bareng ya. Ya. Yeah. Oke okay, ya. Yeah. What's the most that I'm on in the VLC? ik See ya. Ik wist het maar. Nam eens gedacht dat ik aanbid sedap dilihatnya gitu kan ya emang mintanya dikasih lagu yang kayak kayak gini gitu kayaknya kalian ya